Dalam bisnis sebelum ini, QuikAndy telah mengungkapkan, mengapa topik awal ulasannya yang bertajuk Platform Presiden 2014 dalam web quikandy.com menyinggung campur tangan sebuah lembaga asal Amerika Serikat bernama National Democratic Institute atau NDI dalam proses amandemen konstitusi. Menurutnya, campur tangan asing itulah yang membuat perubahan dalam konstitusi menjadi jauh melenceng dari yang sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa saat menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Kuik Andy. Nah, Pak Kuik, kemarin Bapak menyebutkan amandemen UUD 45 yang didorong oleh NDI telah membuat sistem politik dan ketatanegaraan kita jadi sangat liberal dan kacau balau seperti sekarang. Nah, seperti apa contohnya, Pak? Yaitu bahwa uh itu kan banyak sekali aspeknya tapi saya sebut satu saja yang yang uh, luar biasa kebablasannya itu adalah jadi dalam kehidupan bernegara ini ingin mengumumkan konsep saya itu apa itu tidak bisa kalau tidak membayar iklan ya kan satu terus kedua bahwa uh, orang Indonesia yang terkenal humble itu seko nyonyong menjadi tidak ada perasaan, saru tidak ada perasaan sungguh sama sekali, even sekalipun dibandingkan dengan orang-orang Barat, yaitu yang memuji-muji dirinya sendiri dengan membayar iklan yang sangat mahal, jadi iklan di TV, tujuh di, terus kemudian di situ uh, dia menonjol ke dirinya, tetapi itu masih masih betulnya masih pule ya. Tetapi yang dikemukakan Haruslah konsep ini tidak Lantas apa yang dikemukakan sekarang ini Pak Kwi? Yang dikemukakan adalah uh, Bahawa dia uh, Jadi Diatur oleh yang mendesain sub, uh, Citra pencitraan lah. Kata yang terbaik Pencitraan tapi Miskin konsep ini yang mengatakan ini bukan saya Banyak sekali yang mengatakan itu Yang hampir semua yang mengerti persoalan Kalau dia bisa bicara ya itu salah satu kerisauan yang hebat sekarang ini. Baik Pak Kwik, mungkin Bapak bisa juga mengulas mengapa National Democratic Institute sampai punya kepentingan untuk mendemokraskan Indonesia? Oh, mereka kan uh, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kita saksikan berita-berita di, uh, di di berita-berita uh, tentang sikap Amerika terhadap banyak negara. Mereka itu kan selalu mempunyai uh, keinginan untuk mencangkokkan sistem demokrasi mereka di seluruh dunia di semua negara di dunia kalau perlu sampai berperang gitu kan demikian kliki yanggi Beni Ramadi Pak